yang satu ini artis cantiknya Indonesia ada Kak Risma Star Naga Didi Star Record. thank you caro wasik coi selamat malam semuanya kita goyang bareng-bareng lagi bro